Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu ba'd Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah azza wajalla kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Mazhab Adal Maut Sampai kepada khasal atau bab, adab yang ditimpakan kepada ahlul maksiat di dalam kubur. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dari Samurah bin Junda pra'adhiallahu anhu. Beliau mengatakan Kana Rasulullah Rasulullah SAW Beliau Mimma yuksir Beliau sering An yakulali ashabihi Menyampaikan atau menanyakan kepada para sahabat Hal ra'a ahadun Minkum min ru'yah Apakah ada seorang di antara kalian yang bermimpi tadi malam? Biasanya Rasulullah habis sholat subuh, beliau bertanya siapa yang bermimpi tadi malam? Fa'iyakus sawalihi maashallallahu aniyakus saw. Maka kalau gak ada sahabat yang bercerita tentang mimpi yang dilihatnya, Rasulullah yang menceritakan mimpinya. Jadi kalau Rasulullah bertanya tentang mimpi, berarti Rasulullah mau menyampaikan apa yang beliau mimpikan pada malam harinya. Maka beliau mengisahkan. Ini apa yang ingin beliau sampaikan Yang beliau lihat di dalam mimpinya Wa innahu kalalana Gata wada Sungguhnya beliau pernah Satu ketika pagi Yaitu subuh, habis subuh Beliau bercerita Tentang mimpi Yang beliau lihat Dan mimpi Nabi Adalah wahyu Seperti halnya Mimpi Nabi Ibrahim Alihissalam, mimpi Nabi Yusuf Dan disebutkan dalam Al-Quran Mimpinya para Nabi Wahyu Dan Rasulullah menyampaikan Mimpinya orang mukmin di akhir zaman Mimpinya orang mukmin sebenarnya secara umum Itu seperempat puluh enam kenabian Nah ini para ulama menyebutkan Bahwa Pertama kali sebelum Rasulullah Diturunkan wahyu pertama Surat Al-Alaq Selama enam bulan Setengah tahun Rasulullah itu bermimpi Dan setiap kali bermimpi Malam hari Terutama ini mimpi di malam hari Kalau mimpi di siang hari itu Biasanya mimpi Nah, ini kembang tidur bahasa bahasa kita makanya dikatakan pemimpinnya apa? Oh mimpi di siang bolong ini artinya tidak perlu di uh, ditakwilkan atau ditakdirkan. Nah yang mimpi yang uh, sering ditanyakan Rasulullah adalah mimpi di malam hari makanya pertanyaan Rasulullah itu tadi malam ini maksudnya ketika habis subuh ini kebiasaan Rasulullah. Ini Jadi mimpinya Nabi Kenapa? Adalah, adalah Awal Rasulullah s.a.w Sebelum diutus jadi Rasul Bisa dikatakan hampir atau sering Hampir tiap hari Tiap malam Ini bermimpi Atau sering Rasulullah malam hari itu bermimpi Pagi harinya beliau melihat persis seperti yang dilihat dalam mimpi Jadi terjadi seperti apa yang beliau lihat dalam mimpinya Ini berlangsung selama 6 bulan Nah karena itulah Rasulullah sejak mulai bermimpi dan terjadi persis seperti yang dilihat besok paginya atau besok harinya Maka Rasulullah sering bertahanus-tahanus itu beribadah kepada Allah. Ini beribadah kepada Allah. Nah. Jadi beberapa malam menginap. Ini di kuah, di kuah Hirak. Rasulullah Sallam kemudian kalau bekalnya habis balik. Nanti balik lagi. Ini sampai akhirnya turun wahyu. Jadi ini awal Rasulullah uh, ketika Turun lahir pertama kali Nah karena itu setiap Mimpi Rasulullah Maka beliau menyampaikan Kepada para sahabatnya sering Makanya dikatakan di sini Rasulullah itu sering Yuk, Kata Rasulullah ini Ceritanya dalam mimpi ini Sungguhnya datang kepadaku Satu malam Tadi malam Ada dua orang ini dalam bentuk dua orang. Sesungguhnya keduanya membangunkan saya, ngajak saya pergi. Keduanya mengatakan, "Ayo berangkat." Maka saya pun berangkat bersama keduanya. Kemudian kami sampai di tempat di mana ada seorang terlentang, sementara ida akhar qa'imun. Sementara ada satu orang lagi berdiri Dengan membawa batu Lalu Batu itu ditimpakan Di kepalanya Orang yang terlentang Hingga Terpecahkan kepala Orang yang ada di bawahnya Dengan batu tadi Batu itu menggelinding Batu itu menggelinding Ke arah lain Orang yang berdiri yang melemparkan atau yang menimpakan batu tadi Mengikuti batu itu dan kemudian mengambil lagi Mengambil dan kemudian kembali lagi kepada orang yang berbaring Sehingga Batu diambil Kemudian kembali kepada orang tadi Orang yang ditimpakan batu itu Tidaklah kembali Kecuali sudah kembali Seperti semula Kepalanya utuh lagi Kepalanya utuh lagi Dan ini dalam keadaan Hidup Orang yang terlentang Tadi yang ditimpakan batu Pecah kepalanya Itu hidup dia balik Orang yang berdiri menimpakan batu tadi Mengambil batu Balik lagi sudah kembali Seperti semula Demikian lagi ditimpakan lagi nah ini Ditimpakan lagi Sumpah yaudul alaihi Dia melakukan Seperti yang dilakukan pertama kali Terus demikian Jadi ditimpakan terus batu Saya bertanya Kata Rasulullah kepada keduanya Subhanallah Nah dan ini apa? Apa ini? Kenapa dua orang ini? Apa yang dilakukan oleh dua orang ini? Keduanya Berkata, menjawab Ini yang membawa Rasulullah tadi Teruskan, lanjutkan Lanjutkan, berangkat lagi Maka kami pun melanjutkan perjalanan Hingga kami datang Sampai kepada seseorang Yang Berbareng terlentang Berbareng terlentang <tuh> Sementara sang satu berdiri Membawa Kalu Apa ini ganju Besi biasanya dipakai untuk Orang yang ngangkut Kuli, ya? kuli. Nah ini ganju ini yang satu ini membawa ganjuk dari besi, biasanya ujungnya lancip, ya untuk mencakar. Nah, ganjuk, ganjuk yang tiga ujungnya. Ada ganjuk yang satu, ada ganjuk yang apa? Tiga ini yang tiga ini. Maka ketika itu satunya membawa kalu dari besi dan dia. Kemudian memasukkan Ganju tadi Ke wajahnya Jadi yang satu dimasukkan ke mulutnya Yang satu dimasukkan ke Hidungnya Yang satu dimasukkan di matanya Kemudian ditarik ke belakang Kemudian ditarik ke belakang sampai ketengkuk Dimasukkan ke mulut, ke hidung, ke mata ditarik ke tengkuknya tarik ke belakang subhanallah disebutkan oleh perawinya Abu Rojak ini perawi perawih yang meriwayatkan hadis ini dari Samurah Samurah ini sahabat Samurah bin Jundab ini mendengar dari Rasulullah <tuh> maka karena ditarik ke belakang maka robek robek mulutnya kemudian hidungnya dan apa? matanya sampai ditengkuk ini kemudian dilepas diganti yang sebelah kiri ini, ganti yang sebelah kiri ini ketika dipindahkan ke sebelah kiri yang kanan ini balik yang kanan ini Balik. yang kiri demikian juga ditarik ke belakang sampai ke belakang robek demikian sampai ke tengkau dilepas ganti yang kanan lagi terus demikian <tuh> sehingga demikian yang seterusnya ini dilihat oleh Rasulullah SAW berkali-kali perbuatan itu dilakukan kata Rasulullah SAW ada apa lagi yang ini yang tadi timbakan batu yang ini dia ditarik ke belakang keduanya mengatakan lanjutkan tidak dijawab oleh dua orang ini kami pun melanjutkan hingga kami sampai di tempat seperti tanur tanur itu kalau sekarang oven ya yeah. Oven yang biasa dipakai untuk oven roti ya, atau semacamnya. Jadi di kalau oven harus dipanaskan kayak kompor atau ya, dari atas ataukah dari ya, seluruh sisinya. Cuman dulu tanur ini ya, batu atau dibikin di dalam tanah. Ini untuk masak roti. Ini untuk bikin roti dipanaskan eh, dimasak roti di dalamnya ini tanur, ini atau tanur besi besi biasanya ditaruh di tanur ini dibakar untuk memanaskan mencairkan besi ini begini, maka di, didatangkan eh, di dalam tanur itu eh, kata Rasulullah Soselan <tuh> Ternyata di dalam tanur itu ada suara Jeritan Suara-suara jeritan teriakan Orang yang merintih kesakitan Kami pun melihat ke dalam tanur itu Mending ke dalam tanur Ternyata di dalamnya banyak laki-laki dan wanita Telanjang Dan di bawahnya itu ada api yang menyala, dari bawah, apabila api itu kemudian naik, maka mereka berteriak, histeris, berteriak, karena apa, kepanasan, karena api dari bawah ini, kalau apinya naik mereka menjerit, berteriak, kepanasan, laki dan perempuan yang telanjang, saya bertanya, manha ulang, mereka kenapa? Siapa mereka ini? Keduanya menjawab Lanjutkan Tidak dijawab ini yang ketiga Kami pun melanjutkan Kata Rasulullah Kami sampai di sebuah sungai Ini Merah Sungai yang warnanya merah Airnya ini Seperti darah Sementara di dalamnya Di sungai itu ada seseorang Berenang. Kalau sampai di pinggir Di tepi sungai Ada seorang nah Ternyata di tepi sungai itu Di pinggir sungai Ada seorang laki-laki Yang sudah mengumpulkan batu Banyak Batu yang banyak Apabila orang yang berenang tadi datang Nah ini berenang kemudian menuju orang yang mengumpulkan batu maka kalau sudah sampai orang yang mengumpulkan batu dia menyumpalkan batu itu ke mulut orang yang berenang disumpalkan disumpalkan gak ke mulutnya akhirnya orang yang tadi disumpali batu mulutnya berenang lagi Kemudian balik lagi disumpali batu lagi. Ini setiap kembali ke tepi sungai maka disumpal dengan batu. Saya bertanya lagi kepada kedua orang yang membawa Rasulullah tadi dalam mimpinya. Keduanya menjawab teruskan, lanjutkan. Kami pun melanjutkan hingga kami sampai. Huh? di tempat seseorang laki-laki yang wajahnya itu wajah yang paling buruk yang pernah eh, engkau lihat artinya wajahnya yang orang ini eh, <tuh> sangat buruk wajahnya ini sangat-sangar sementara di sampingnya ada api yang dia senantiasa menjaga supaya terus menyala. Dia mengelilingi api ini. Wajah orang ini sangat mengerikan. Artinya sangat uh, sangat sangar. Ini kalau bahasa kita ini. Karihul mir'ah. Karihul mir'ah. <karihul> mir <'a> ini kelihatannya itu sangat sangar. Saya bertanya. Ini apa? keduanya mengatakan teruskan lanjutkan nah, ini sudah berapa ini tadi ya nah, ini. lima sampai akhirnya tibalah kami di suatu tempat yang rindang kebun atau taman yang rindang yang sangat apa rindang nah, ini sudah kayak hutan saja ini taman ini di dalamnya Pemandangan ini berubah. Kalau tadi ngeri, ini sekarang masuk ke sebuah taman yang banyak berwarna-warni. Ini bunga atau tanamannya ini. Sementara di tengah-tengah taman itu ada seorang laki-laki yang tinggi orangnya. Tinggi dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir saja saya tidak bisa melihat kepalanya, Rasulullah tidak bisa melihat kepalanya, saking tingginya. Ini, ini raksasa ini. Ini dilihat oleh Rasulullah naik ke atas, artinya tinggi kak, tinggi orangnya ini. Sampai-sampai wajahnya hampir nggak bisa kelihatan Rasulullah seselang. Sementara di sekeliling orang ini ada banyak anak-anak. Belum pernah saya melihat sebanyak itu ini kata Rasulullah. Belum pernah saya lihat sebanyak itu anak-anak ini. Saya bertanya, ini apa? Siapa mereka anak-anak kecil ini dan orang yang tinggi-tinggi ini? Maka keduanya juga menjawab, lanjutkan. Sampai kami di sebuah taman yang besar. Ini taman yang lebih apa? Lebih besar lagi. Saya belum pernah melihat Sebuah taman Yang lebih besar dan lebih bagus Lebih indah daripada Yang aku lihat itu Keduanya mengatakan Erqa naiklah Disuruh naik Rasulullah SAW Saya pun naik Di dalam taman itu Jadi taman ini eh, Seperti naik Maka kami pun naik Sampai kami Tiba di sebuah kota sebuah kota. Ini menunjukkan kalau kotanya banyak bangunannya. Nah ini banyak apa? Lah bangunannya. Beda dengan desa. Kalau desa biasanya jarang bangunan. Ini kota disebutkan, sebuah kota yang dibangun batu-batanya itu emas dan juga ada batu bata perak. Masyaallah. Emas dan apa? Perak kami datang ke pintu kota itu, kami minta dibukakan kemudian kami pun dibukakan kami masuk disambut oleh orang-orang yang di dalam kota itu separuh wajahnya bagus sekali sangat tampan separuhnya sangat apa? tampan ini bagian Ya, mungkin yang kanan ini tampan, tetapi yang separuh, ya mungkin sebelah kirinya, nah ini ini sangat buruk, wajahnya sangat apa? sangat buruk, wajahnya sangat buruk. yang kanan tampan banget, yang kiri buruk banget. keduanya berkata kepada mereka, kedua yang membawa, kedua orang yang membawa Rasulullah mengatakan kepada mereka orang-orang yang tadi separuhnya bagus, separuhnya buruk. Kalian pergi. Masuklah ke dalam sungai itu. Ada sungai di situ. Disuruh mereka ini yang wajahnya separuh-separuh ini, disuruh semuanya masuk ke dalam sungai. <tuh> Ada sungai yang mengalir. Seakan-akan airnya, air dari sungai itu sangat putih, putih murni, bersih. ini saking apa? putihnya. ini saking putih. ini. kemudian mereka pun melaksanakan apa yang diperintahkan oleh orang yang membawa Rasulullah masuk ke dalam sungai. kemudian mereka kembali kepada kami yang bagian buruk tadi sudah hilang jadinya ganteng semua ini ganteng semua jadi sempurna semuanya ganteng ini yang tadinya separuh ini hilang semuanya yang buruk berganti dengan apa yang tampan separuh yang tampan tadi muncul atau nampak yang tampan fi asani suratin keduanya berkata kepadaku ini surga aden Surga Aden Nah Aden ini Kalau sekarang di dunia nama kota Di negeri Yaman, ibu kota Yaman Selatan dulu nah, Sekarang provinsi Aden Nah surga Aden Surga yang namanya apa? Aden Surga Aden ini nama Aden Ini ada di dalam Taurat Di dalam Injil Namanya juga apa? Aden Surga Aden dan ditunjukkan dan itu adalah tempat tinggalmu nanti tempat tinggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pandanganku naik ke tempat yang tadi ditunjukkan ternyata yang dilihat oleh Rasulullah sebuah istana kosong sebuah, nah sebuah istana, sebuah istana mansion. Maha Allah Sebuah istana, megah Seperti awan Yang putih Berarti ini warnanya apa? Putih, warnanya putih Saking tingginya sampai seperti Rasulullah gambarkan seperti apa? Awan Ini Istana ini Keduanya mengatakan ini tempat tinggalmu nanti Tempat tinggalmu Saya berkata Kepada keduanya Barakallahu fikumah Semoga Allah berikan berkah kepada kalian berdua. Wahroh ni Biarkan saya masuk. Biarkan saya mau. Biar ya saya masuk. Pengen masuk ke dalamnya Rasulullah itu tempat tinggalnya Rasulullah, ya kan? Ya ini Rasulullah pengen masuk. Ya ini biarkan saya masuk. Keduanya mengatakan am amal anafalah. Adapun sekarang, enggak bisa. Adapun sekarang Kamu gak bisa masuk nah, ini Kamu gak bisa wa anta Tapi kamu nanti akan Memasukinya kalau sudah waktunya Kalau sudah waktunya kamu bakal masuk Tapi kalau sekarang Belum waktunya Rasulullah belum Belum bisa memasuki Cuma ditampakkan atau diperlihatkan Dan penghuni surga ini penghuni surga dia akan melihat tempat tinggalnya di surga kalau sudah mati. Kalau ada di alam barzah orang mukmin akan melihat apa tempat tinggalnya meskipun dia belum bisa memasuki maka dia bisa melihat seperti hanya Rasulullah tadi seperti hanya Rasulullah ini dalam mimpi Rasulullah Sosalam melihat uh, rumah tempat tinggal beliau di surga. Maka saya bertanya kepada keduanya Sungguhnya malam ini Saya melihat Berbagai perkara yang menakjubkan Sebenarnya apa yang Aku lihat itu Apa yang terjadi dengan yang aku lihat Keduanya Kemudian menjawab Baru dijawab Yang tadi cuma di apa Disuruh lewat saja Lanjut lanjut terus ini Baru kemudian Setelah selesai Maka Rasulullah SAW Minta lagi Tadi sebenarnya yang terjadi itu apa Apa yang sebenarnya yang terjadi tadi Maka kata Rasulullah Kata orang tadi Ini Ada Adapun Sekarang Kami akan kabarkan Sekarang kami akan kabarkan ini Ceritanya ini, ada apa dengan yang dilihat tadi Maka kembali lagi yang pertama Dilihat Apa yang pertama Yang tadi ditimpakan batu Kepalanya ditimpakan ditimbuk batu Dia itu Orang yang ditimpuk batu itu Orang yang dia Bisa baca Quran Artinya dia sebenarnya Sampai kepadanya Al-Quran Faya fuluh tapi dia tidak mau menerimanya Tidak mau menerima Tidak mau mengamalkan Dan dia tidur tidak sholat Meninggalkan sholat Ini hukuman di, uh, disebutkan bahwa ini adalah adab kubur ini adab apa? Adab kubur atau adab yang nanti di neraka? Wallahi taala. Ini. Hanya saja finalitas para ulama memasukkan ini ke dalam adab apa? Adab kubur. Ke dalam adab kubur. Nah ini. Ini zahir dari ah, pengertian yang dilihat oleh Rasulullah SAW alaihi maka kata Rasulullah ini orang kata orang tadi yang cerita, yang bercerita ini yang ditanya mengatakan ini balasan orang yang dia tidak mengamalkan Al-Qur'an menolak dan tidak mau sholat 5 waktu kalau gak mau sholat berarti ini muslim sebenarnya ngaku muslim tapi gak sholatnya ngaku muslim ya sholat wa'alaikum ini di dalam kubur ini ditimpakan batu kepalanya terus menerus makan batu, pecah, diambil lagi batunya ditimpakan lagi, pecah lagi ditimpakan lagi, terus, terus. ini yang mengerikan, bagaimana rasanya, dia merasakan hidup-hidup kepalanya pecah, tapi dia masih apa? hidup ini coba kalau seandainya gak usah kepala kalau kepala di dunia ya langsung mati, ya kan ini tapi coba kalau seandainya itu tangan lah misalnya, atau kaki ditimpakan batu besar ya, sampai pecah tangannya atau kakinya dan dia Tidak pingsan. Jadi dia merasakan enggak enggak enggak enggak bisa kita bayangkan. Itu terjadi terus-menerus. Terjadi terus-menerus. Nih. Jadi sakitnya pada apa? Ditimpakan itu. Ini yang sangat Walidullah. Ini yang pertama, yang kedua Adapun yang tadi mulut hidung dan apa matanya ditarik ke belakang ini sampai tertengguk sesungguhnya dia itu orang yang yadumin baitihi dia itu berangkat keluar rumah rumahnya fayak ribul dia suka berdusta. Cerita dusta. Ini suka dusta. Tan belum belaaf sampai ke penjuru ufuk. Artinya ke tempat yang jauh. Kedustaannya. Artinya kedustaannya diceritakan oleh orang lain. Padahal sumber ceritanya ini orang yang bercerita pertama kali. Ini adalah cerita apa? Dusta. Waalaikumsalam. Pembuat oh, kalau hadis palsu, ya kan? Eh, bagaimana? Apal lebih lebih apa? Parah eh, menisbatkan berlusung pada palsu. Eh, orang yang dia cuma dusta saja, dia cerita dusta. Eh, hanya untuk supaya orang ketahui pelawat. Eh, Hati-hati pelawat itu bikin cerita palsu, ya kan? Ini eh, Subhanallah bikin cerita palsu. Ini bahaya. bahaya. Ini bahaya. Hmm. Jangan menganggap sepele. Oh cuma guyon. Hati-hati. Salah satu yang dilaknat, didoakan laknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dia itu berdusta li'ib al-nas. Dia berdusta tapi tujuannya bikin senang orang, menghibur orang. Membikin apa? Seneng menghibur orang dengan lawakan ini pelawat apa namanya stand up, eh, stand up, ya, laka ya. oleh Allah. Bikin cerita palsu, cerita cerita palsu yang supaya bisa ketawa orang itu mendengarnya. Liudekanas, ini termasuk yang dilanggat oleh Allah. Rasulullah mendatangkan. Ini bahaya dusta itu jangan sampai dikata dianggap sepele. Eh, ini, dusta meskipun hanya guyon, ini dosa besar. Eh, dosa besar, ini hukumannya ini. Hukumannya orang yang berdusta yang sayyadibul kadibatatlah. Eh, ini di dalam kubur atau di neraka ini akan ditarik ini siksaan dia. Ini yang kedua Yang ketiga laki perempuan Yang ada di dalam tanur Seperti tanur ya ini. Di dalam oven ya ini. Kemudian dibakar dari bawah apinya ini Itu adalah Para perzina Laki maupun wanita Ini dosa zina Ini yang mengerikan Adab yang akan ditembakkan kepada para perzina ya ini, Orang yang berzina wallahi. Nah ini kita melindungi kepada Allah dari perbuatan apa? perbuatan zina. Setan itu paling senang nah, ini. Menjadikan laki, laki wanita ini apa? berzina. Wallahi. Nah ini. Jadi mendekatkan kepada zina. Apalagi zaman sekarang. Rasulullah menyebutkan tanda-tanda akhir zaman merajalelanya perzinahan. Kenapa? Ya karena pergaulan antara laki-perempuan demikian bebasnya. Wanita laki-laki tidak menutup aurat. Subhanallah. Saling melihat satu dengan yang lainnya. Ini wanita sudah tidak lagi menutup auratnya. Ini. Ini salah satu di antara yang mendatangkan adab Ini di adab Di dalam tanur Dipanaskan Ini yang ketiga Yang keempat orang yang Berenang di air yang warnanya Merah seperti darah Dan disumpah Batu Maka kata Rasulullah Nah ini Orang tadi menceritakan Dia adalah orang yang Memakan riba Orang yang makan apa? Makan riba, hal ini hukumannya orang yang makan riba. Yang kelima orang yang wajahnya wajahnya sangar. Ini adalah Malik malaikat Malik penjaga neraka Jahannam Jadi wajahnya sangar. Ini wajahnya malaikat Malik ini adalah wajahnya apa? Sangar. Menakutkan orang eh, Pantes kalau seandainya pak Menjadi penjaga pak Neraka Kalau penjaga neraka itu tampang Kemudian menyenangkan Tidak cocoknya kan Ini tidak cocok Maka ini yang disebut menurut Allah Ini pajaknya ini menakutkan Membuat orang yang diadab di dalam neraka jalanam ini Mereka bertambah adabnya ini bertambah, mengerikan diadab dan dijaga oleh penjaga yang sangat. Subhanallah. Baik. Adapun orang yang tinggi di taman itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim. Adapun anak-anak, nah, adapun anak-anak yang berada di sekitar Nabi Ibrahim fakullu mauludin mereka adalah semua anak yang meninggal sebelum balik Anak yang meninggal sebelum apa? Balik Berarti mereka masih dalam keadaan di atas fitrah Di atas fitrah, Islam Jadi mereka ini anak-anak siapa saja ini Yang meninggal sebelum apa? sebelum lahir, eh sebelum lahir, sebelum balik Ini berada di atas fitrah. Ketika itu terbersih nah ini, faqala ba'dul muslimin, sebagian sahabat mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, <tuh. tuh>. anak-anaknya orang musyrik bagaimana? Nah ini. Kan bisa jadi apa? Oh, itu anaknya orang mukmin. Lah kalau anaknya orang musyrik bagaimana? Ini ada sahabat yang langsung terbersih pertanyaan itu. Wa uladul musyrikin? Itu juga anak-anaknya orang musyrik juga sama. Artinya mereka berada di atas fitrah. Maka Rasulullah menjawab, wa uladul musyrikin. Sama, iya. Anaknya orang musyrik juga apa? Sama mereka. Masyaallah. Makanya kalau ada anaknya orang musyrik Pak meninggal sebelum apa? Balik Alhamdulillah, ya ini. Alhamdulillah, ini. Khawatirnya kalau balik ikut orang tuanya, ya kan? Kebanyakan orang seperti itu, kebanyakan anak itu ikut orang tua agama orang tuanya. Orang tuanya Nasrani, anak itu kecil sejak itu kecil dididik Nasrani, balik sudah jadi Nasrani. Ya ini. Kalau mati dalam keadaan seperti itu, ya sudah. Tamat Mengerikan Makanya ini salah satu nikmat Rahmat Allah Kepada Anak-anak yang dia meninggal Sebelum baliknya Nah ini Dikumpulkan bersama Nabi Ibrahim Masya Allah Ada pun kaum yang separuh Bagus, separuh jelek Akhirnya jadi bagus semuanya Fatin kaum kau menghala amalan solihah mereka adalah orang-orang kaum yang mencampur, mencampurkan amal soleh tapi wahafers syi'at tapi dia juga masih melakukan apa maksiat amal buruk. Taajulahulloh anhum ini termasuk golongan yang oleh Allah diampuni oleh Allah diampuni ini. Ringkasnya demikian Tetapi Bukan berarti Kalau kita Menyaksikan orang itu Kok ada yang amalnya juga ada yang soleh Tapi juga ada apa Yang jelek Ada dia sholat Tapi masih apa Masih minum komer misalnya Atau apa saja maksiat Nggak boleh kita katakan Kalau oh, nanti dia di eh, Di aplikan itu kepada orang yang masih awat masih hidup atau kita kemudian orang itu mati dalam keadaan dia ada amal soleh dan amal buruknya berarti dia nanti akan seperti itu Enggak. jangan kita pak memfonis jangan memfonis kita nggak tahu apa akhir hayat seseorang bisa jadi dia bertobat nah ini bisa jadi apa dia bertobat dan kita tidak tahu ini. Kita tidak tahu Maka kita tidak boleh mempunis, menerapkan hadis-hadis Tentang hal ini Oh ini pas zina ini mati Pas zina Oh berarti nanti akan seperti ini Tidak, kita tidak boleh Kita tidak bisa mengetahui Bagaimana dia setelah mati Itu adalah perkara goib Yang kita tidak boleh Sembarangan menebak-nebak Tahu sini kira-kira ya ini lah mungkin saja diampuni oleh Allah mungkin tapi mungkin saja diadab Mungkin saja apa? Ya adzab. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Ini karena perkara gaib kita tidak boleh sembarangan menerapkan, oh si fulan. ini. Seperti hanya ada orang yang mengatakan itu si kos fulan itu belum didatangi malaikat maut pengkar dan nakir. Kenapa? kan hadisnya kalau orang sudah pergi meninggalkan eh, ini ya kan maka didet, didatangi mongkar nakir. Lah ini orang enggak pernah berhenti, datang silih berganti. Nah, kapan didatangi mongkar dan nakirnya? Eh, lah khala, enggak boleh kita mengatakan seperti ini. Ini perkara gaib. Perkara gaib. Karena hadis tentang hal ini tidak hanya satu itu saja. Hadis yang lainnya Rasulullah mengatakan sekarang Rasulullah masih di dalam area kuburan ini Rasulullah masih berada di sekeliling kuburan itu ini kata Rasulullah istighfirilah akhikum mintakan ampun saudara kalian ini Ayin. wasallahu tasbih mintakan kepada Allah kekokohan dikokohkan hatinya untuk bisa menjamu kardan akhir Karena sekarang sedang ditanya, fa'in nahul anayus al. Sekarang sedang dia pak ditanya. Jadi ini tidak bertentangan dengan hadis yang tadi disebutkan kalau sudah pergi meninggalkan, maka datang mukar nakir. Nah, ini itu waktu untuk menunjukkan bahwa e, mukar nakir itu datang e, cepat, artinya tidak e, tidak tertunda-tunda. Nah, ini langsung ketika orang biasanya pulang. Ini mungkar nakir sudah apa? Sudah datang Nah kalau ada orang yang di kuburan Ya tetap mungkar nakir Tetap apa? Tetap datang Mungkar nakir tetap datang nah, ini <tuh> Makanya Gak boleh kita menyimpulkan dari satu hadis Oh berarti dirita terapkan Si fulan begini Inilah halal, halal, halal, halal. Ini berbicara tentang perkara goib Tanpa ilmu nah, ini Siapapun dia, mau profesor, mau dokter ya Sama saja, ya kan Nah, kita harus berhati-hati Ini yang bisa kita bahas Dalam kesempatan kita kali ini <tuh> Insya Allah Kita akan lanjutkan Dalam pembahasan berikutnya Bi'idnillahi ta'ala Eh <tuh> Subhanallahumma Rabban wa